バンサイドにしないかん、バンサイアン、コワラ、バンサイン、コワラ、ヤングパマン、エモヤング、ジマナモバーニア、ヤコワラ、サモア、ハミル、キャブダン、アラブダウレ。アラブハミジワニア、ボレア、ミハタニア、ガペガサンコさん、ヤミサイン、オランキナ、オランキナ、ジマダガン、イトン、クルソン、メトン、シティ、アワ、アパシティ、アパー、ボクティニア、ワーパン、ジバ。 私の VV、私の VV、私の VV、私の VV、私の VV、私のの VV、私の VV、私の VV、私の n v 私の VV、私の VV、私の VV、私の VV、私の VV、私の VVV、私の VV、私の VVV、私の VV、私の VV、私の VVV、私の VVV、私の VV、 Ya, Kalau menurut saya karena memang pemerintahnya takut membuat keputusan yang tidak populer Itu saja Saya rasa memang kalau subsidi BBM itu memang harus dicabut Ya, Saya selalu k a t a n g n Karena kenapa ya, BBM itu memang dipakai oleh orang banyak Tapi berapa sih、uh, kenaikan harga yang akan disebabkan berapa persen Saya rasa itu enggak nggak terlalu besar dibandingkan dengan subsidi yang autrikasi gitu loh. Dan subsidi ini lebih berdampak ke orang kota, bukan ke orang desa. s a y a lebih bagus daripada kita subsidi BBM, mendingan kita subsidi yang namanya pupuk, yang namanya kita membangun infrastruktur. Itu jauh lebih bagus daripada kita subsidi BBM yang akan hanya jadi a s a p Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim. Sudah ada Bapak i r w i n s i l a k a n y a Saya rasa lebih baik BBM ini dinaikkan Dinaikkan 1 5 0 0 atau Rp2.000 pun orang pasti akan beli BBM Pasti akan beli premium Daripada sekarang harga tidak karuan 9 0 0 0 pun dibeli orang kan di Medan di Sumatera sana Jadi saya rasa dinaikkan pun orang pasti akan beli Karena orang butuh naik motor-motor berkendara gitu Daripada subsidi cuma dinikmati sama orang kota doang Ya lebih baik seperti tadi ada Bapak yang itu bilang disubsidikan untuk pupuk atau untuk pendidikan atau untuk kesehatan ke masyarakat yang miskin jauh lebih bagus. Ya dan terima kasih. Pak Aryu, selamat sore, s i l a k a n Pak.、Uh, ya, ini kayaknya pemerintah itu kebingungan. Jadi nggak punya ini apa, silahnya kebijaksanaan gitu.、Uh, maunya sih populer di mata rakyat tapi nggak... ya keadaan yang sebenarnya mestinya ya diatur aja sesuai mekanisme pasar soalnya kan ekonomi kita itu sudah memasukin ekonomi pasar ngapain ragu-ragu naikkan aja seperti harga yang umum jadi supaya bangsa ini nggak terlalu t e r n i n a b u b u k a n gitu jadi bangsa ini jadi m a l e p itu terima kasih ya terima kasih Pak r y o selanjutnya Pak Eddy silakan h Pak ya, selamat siang Pak Ini komentar saya adalah gini, Pak. Andaikan hari ini Menko Prokomennya adalah Ibu Sri Mulyani, saya rasa hal ini tidak akan terjadi. Kita tahu sekarang Menko Prokomennya siapa? d a akan yang nggak betul s e u g u r u s a p a a p a Terima kasih. Baik, Pak Heri, selanjutnya Pak Teguh, silakan, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Ya, pemerintah kok repot banget, ya. Hanya masalah b p r sampai ke MUI, bahkan ada kata-kata kalau yang... パキラマサラカ、アカンラリマ、パミオンアトプペンディナイカン、デマラトス、アトスリクルピア、アランマスイダーマー、ディナイカ、ディキトアジャー、ソロシナ、ナイカナジャー、アトスリクルジャー、アルファイパタグ。パワーユー、サンバー。 Kalau opini saya sih ya kenapa pemerintah ragu menaikkan harga BBM? Mungkin pencitraan pemerintah juga sudah nggak dipercaya masyarakat, nggak dipercaya rakyat Indonesia karena banyak h、oh, o a n y a Pak. Kalau、uh, pemerintah kita benar semua pejabat、uh, ya, ya yang n g a k menzolimi、uh, rakyat, rakyat p u h nggak akan marah g itu. Ini kayak、um, pemerintah khawatir、oh. dinaikin rakyat akan marah itu. Apa saya sih? Ya, kalau memang u d a h tidak bisa dipertahankan, ya naikin、eh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan pejabat harus bersih, gitu. Terima kasih. Pak Sumarsono, silakan, Pak. Selamat siang. Nah, kalau menurut saya, lebih baik dinaikin saja. u d a h berlarut-larut begini-begini lama. Naikin a j a 6 ribu, tidak ada masalah. Saya rasa pasti setuju itu semua. Zaman-zaman Presiden yang dulu a j a langsung naik. Tidak ada begini-begini, Pak. Beg Begitu saja, Pak.、Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Nasro, s i l a k a n Pak、uh, Gini, kan ada kalimat dari seseorang a MUI kan, haram Untuk BPM, jadi d i beli dari p r e m i u gitu kan Yang dikejar itu bukan produk akhirnya gitu loh Bagaimana hulu prosesnya, tendernya, produksinya dan juga undang-undang マザーズの名前は何ですか サマサリ、サマサリ、サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ Kerintannya katanya takut t u g a k i s a n a s i h k e u t u s a n karena dia k a s a n y a itu berlindung di Bali k、uh, supaya dia nggak s i a n a l a h kasa. Kedua, karena dia itu ya boleh dibilang berlindung di Bali k mayoritas gitu, loh, karena dia nggak s e k i a keputusan lagi. Makanya boleh dibilang、uh, ngambang gitu. Mereka asalnya lagi boleh dibilang m e n g a n u t gitu, gak, gak bisa ngasih keputusan, t a p i kubunya pegangan y g tangan orang, p a l i t a n g a n orang.、Gitu. Terima kasih, Pak Heri. Pak Panggabean, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Masalahnya sebenarnya sederhana. Pemerintah waktu itu sudah membentuk tim ditemimpin oleh Pak a n g g i a t a u a b i m a n y u Sudah memberikan tiga opsi. Tapi tidak dilaksanakan buat a p a bikin tim. Sebenarnya sederhana, naikkan aja harga premium. マカシパンガでパス ugi、そんなこと masalah, jadi dengan kenaikan naiknya itu bertahap itu masih bisa diterima masyarakat dan yang paling penting itu c e g a l a h kebocoran-kebocorannya itu, terutama dalam hal permainan dengan indikasi harga bermain terus disabit juga janganlah para pejabat itu melakukan hal-hal yang kurang berkepentingan dengan masyarakat karena ini menyangkut ekonomi rakyat permainan ekonomi rakyat itu berat Kalau harga itu udah naik, tentu ekonomi rakyat lagi perekonomian akan menurun. Nah itu faktornya kita sinari kebocor-kebocoran itu dulu, baru kita naikkan secara bertahap itu dulu, ya. Ya Hendra, selamat sore. Silakan Pak. ハラミとパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ Sebaiknya kalau perkara b b m itu sebenarnya kalau、eh, subsidi dihilangkan itu lebih efektif mana dengan apa, menghilangkan korupsi di Indonesia dan untuk m e m g h e m a t biaya gitu. Ya itu aja menurut saya, Bu. Terima kasih, Pak Yohanes. s i l a k a n Ya, yang pertama begini ya, Bu ya. Kalau sampai m u i turut campur tangan, itu kan ya umum itu harusnya i u r u s a n agama, ini kan urusan politik, Jadi, Jadi, harusnya, harinya, harusnya. ini harusnya hari-hari, n e n i kan kepada pemerintah. Nah, terkait dengan masalah pembatasan b b m yang bersubsidi itu c a m p a n y a kepada orang yang tidak tepat, harusnya pemerintah bisa membatasi, kalau saya sih pajak mobilnya harusnya dinaikin, Bu. Jadi jangan, jangan, jangan ke kebijakan k e b b m n y a Jadi orang ini sekarang ini banyak terlalu banyak pertumbuhan mobil kita di j a k a r t a a j a sangat tinggi sekali. Gitu, apalagi pengendara motor. Nah ini kan jadi tidak tepat ini. Dan、right? Kalau bisa motor-motor itu jangan di diarahkan ke yang BBM bersubsidi malah. Kalau saya bilang itu BBM yang tidak bersubsidi cocok untuk motor. Karena kan motor lebih iri. t Itu yang pertama solusinya. Terus yang kedua, pajak、eh, kendaraan mobil itu untuk orang ke, apa, mobil kedua atau mobil ketiga harusnya bisa lebih seratus. mobil baru itu berpikir gitu、loh. nah terus yang ketiga yang perlu dikembangkan adalah kita harus c a r i energi a l t e r n a t i f yang bisa menggantikan BBM nah harus diperbanyak nih、uh, teknologi hybrid atau teknologi energi lain gitu saya kira itu aja Bu ya terima kasih dan yang terakhir Pak i m a m s i l a k a n Pak ya Bu kalau menurut saya itu boleh-boleh aja lah namanya juga kreatif gitu ya jadi daripada n g gak punya usul apa-apa ya チュバカセカンバリ